Selamat siang, Bapak Gilbert. Halo. Ya Pak, silakan nih, o p ini Anda?、E, iya, saya bilang ini kiamat ini, hancur masa depan Indonesia.、Hmm. Karena ini pemerintahnya salah benar, hanya gedung yang diutamakan. Sdm yang perlu,、hmm. ikip itu harus diperbaiki mutunya, lulusan guru harus diperbaiki. Masa hanya tujuh puluh delapan persen unqualified Itu di mana-mana masa depan Indonesia hancur Masa anak mudanya itu apalagi itu guru SD kan Fundamental sekali fundamental sekali itu ya kan, Yang diangkat hanya menteri-menteri dari partai putih Harusnya n u s i a mereka benar-benar qualified d i b i d a n g pendidikan Banyak kan itu tuh Seperti Pak Arief Rahman Bapak Rahman itu boleh diangkat jadi menteri Kenapa d i p i l i h orang partai? Iya kan? Iya Oke,、okay, terima kasih Bapak b e n i selamat siang Selamat siang Silahkan nih, Pak Ben Iya,、Oke. opini saya ya, pendapat saya ya Itu perbaikan harus ada dalam gurunya sendiri ya Karena saya banyak melihat Banyak sekali guru yang memang tidak sesuai dengan standar、mm -hmm. uh, Saya tadi mendengar betul kualifikasi guru itu Dari pendidikan memang harus d i t i n g k a t k a n Karena banyak sekali yang、eh, mohon maaf dikata guru-guru itu sangat-sangat tidak standar Mereka hanya lulusan SPG ataupun、mm -hmm. uh, yang, yang tidak standar lah intinya gitu Karena、nah. sekarang betul itu ikip harus ditingkatkan、gitu. Dan,、mm -hmm. dan sejah, kesejahteraan guru itu harus ditingkatkan kepada memang guru yang mempunyai kualitas Mereka mempunyai sistematis dalam cara mengajar、mm -hmm. Sehingga murid itu akan menerima Dan orang tua murid pun akan menerima karena Selain dari perbaikan dari kualitas gurunya sendiri, orang tua itu sangat berperan. Gitu, karena saya banyak melihat orang tua itu sangat-sangat tidak peduli terhadap anak-anaknya. Mereka menyerahkan 100% kepada guru. Sedangkan kalau gurunya tidak t u a atau tidak kualitas itu gimana?、Hmm. seperti itu. Jadi yang poin pertama mungkin guru ini memang harus d i k u a l i t a s k a n Dan kedua, itu orang tua murid harus berperan sesuai. Artinya komunikasi antara guru dan murid itu harus betul-betul di jam... apa? harus dijalin supaya si anak sendiri atau anak bibit itu betul-betul、e, terkontrol segala sesuatunya gitu mungkin oke、okay, baik terima、ya. kasih Pak Benny Bapak Nelson selamat siang、um, ya ブサノトク l ビニバー。ジャラハノトクロビニバー。Hmm. Ah, i ャラハノトクンダスモガディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディ キタラ、キタマ a カン、サーマーカン、e シャラジオやカンドボーカトギマナ、キタワラガ、モシ a ラ a オニャ、プラカ a エレアパー。レミサクルパウニ m a サー i ー、プラジャニャン、ストラス a ーラー a ナ a n a k ランアラボースコーラーのモビマナイン、ジュガル、テアララ a l l ラー。カシエアクリアリモー、スカイ a モ a パイ lagi? ラバンクジャーズのラスコーラー。ラバンクジャーズのラバンクジャーズのラバンクジャーズのラバンクジャーズのラバンクジャーズのラバンクジャーズのラバンクジャーズのラバンクジャーズのラバンクジャーズのラバンクジャーズのラバンクジャーズのラバンクジャーズのラバンクジャーズのラバンクジャーズのラバンクジャーズのラバンクジャーズのラバンクジャーズのラバンクジャーズのラバンクジャーズのラバンクジャーズのラバンクジャーズのラバンクジャーズのラバンクジャーズ Jadi beresin dulu dari lapangan kerjanya.、Uh -huh. Kalau kita wajib menyediakan lapangan kerja untuk anak-anaknya. Jadi anaknya niat sekolah.、Uh -huh. Kalau niat anak sekolah, anaknya bisa n u n t u t gurunya g e b l e k Gurunya tadi gak g ada apa, gurunya n g g a bisa dekat n i i Tuntut juga guru pinter.、Uh -huh. Itu akan otomatis jalan sendiri bu.、Ya. baik. Jadi kita bicara semuanya percuma sebetulnya.、Uh -huh. Bapak menterinya ada waktu tadi bapak yang bilang menterinya SDMnya kurang. Saya rasa mungkin ada betulnya、mm -hmm. Hanya dari gaji gede Lain yang enggak ya Sayangnya negara ini saya h a t Hancurnya di s i t u t e m a n saya banyak prosen、okay. Baik Pak Nelson terima kasih atas、uh, opini Anda h a i r w i n selamat sore ya, Silahkan h a i r w i n Saya rasa yang pendidikan di Indonesia itu harus digratiskan Karena kan apa, dana dari APBN kan sudah besar ya、gitu. Seperti ini di negara l a i n istilahnya anak-anak itu kan masa depan bangsa dan negara gitu. Kalau anak-anaknya bodoh ya otomatis masa depannya bangsa ini juga jadi bodoh.、Yeah. Dan gurunya juga ya lebih baiknya juga dikasih training ya negara juga yang mem membiayai namanya juga kan apa、eh, apa、ah, kalau nggak salah dan pendidikan kan sudah 50 persen dari APBN kan s udah cukup besar ya. t e r i m a kasih Pak Erwin, Salam sore dan Pak Ketut.、Uh, kalau saya mengambil komentar, ini banyak sekali yang perbaiki maupun dibicar. Satu adalah Empat strukturnya sendiri, kedua kurikulum itu udah nggak jelas sampai sekarang, yang ketiga kurikulum itu s e l a n j u n y a seperti apa sehingga カナリア、カムチャ、モデルボレリア、カムチャ、カタルン、トゥバンタイミー、ヤティツバンタキラ、エリブルザヤ、アジャンカリア、トゥペシー、ジャリクルポロ、ジャリクルシャンパンゴー、イチュシンディリ、ジャラスレクシー、ミジャリゴー、ダン、カランカン、ディー、ラフカンス、ビハビエ、イチュサイサンアタウ、チュチュウ、トゥバンタイヤ、カナリア、カンマンクスポラー、ティカティンギ、チュマン、アイムルドイ、 Bagaimana dengan anak yang di daerah-daerah itu g a k akan bisa m apa-apain gitu? Itu mungkin komentar saya.、Makasih. Baik, terima kasih, Pak Ketut. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore Bu. Silakan. Ya, kalau saya lihat ya, namanya sekolah mau dibangun atau apapun tidak masalah. Tetapi pada waktu rekrutmen itu semuanya yang paling penting untuk menciptakan guru-guru itu yang baik, t i d a baik. Ya memang sih kita harus menyadari bahwa. Mereka ditempatkan di sekolah yang julek pun mau Karena memang merasa bahwa dirinya rendah kualitas、Bu. Tapi itu kembali lagi Harus diambil dari rekrut penduduk sendiri Prosesnya yang dirubah Kedua Kalau memang mau yang baik ya Jujur bicara tidak boleh ada kateri reci Atau patut kakak a yang antara guru-guru Dengan yang rekrut m e n e r sebut Sehingga apa yang dipilih adalah Benar-benar b e r k u a l i t a s Saya rasa itu yang akan membantu Anak-anak kita m e n j a d i cerdas Iya、yeah. Terima kasih banyak Pak Soni, Ibu Santi Ya selamat sore Mbak Selamat sore, s i l a k a n Ibu i Ya kalau menurut saya, kalau、uh, sekolah atau pendidikan yang swasta itu udah cukup bagus Nah sekarang、uh, yang untuk negeri lah yang harus dibenahi Saya setuju kalau untuk negeri itu mungkin digratisin aja gitu Karena memang、uh, itu salah satu tanggung jawab Uh, pemerintah ya Dan itu sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 Nah yang kedua Untuk para gurunya Itu juga harus、uh, di training Biar dia lebih capable gitu loh Untuk menjadi guru itu aja Terima kasih Baik terima kasih kembali b u Santi Yang berikutnya Halo Pak s e v e m Halo Ya dengan Ya dengan Pak Ruki Mbak Pak r u d i s i l a k a n Iya、uh, Pak Ruki Mbak ya Pak Ruki ya mohon maaf, maaf Pak silahkan、okay. uh, uh, Sebenarnya A, kita agak terpancing dengan, dengan、uh, Banyak p i n t a b a n y a minta b a w a b n w a n y a Sebenarnya guru Mbak Jadi、okay. disebut pendidikan itu Yang disebut pendidikan bukan sekolah ya Mbak ya. Beda, karena sekolah sendiri pendidikan sendiri、uh, Kalau kita bicara pendidikan Memang salah satunya guru yang ya. Tadi、uh, dengan kualitas yang rendah、uh, Kita harus、uh, tinggalkan itu Tapi kalau bicara sekolah tadi Memang benar bahwa salah satu adalah Saratnya gedung Gitu mbak. Jadi mungkin itu saja Banyak kualitas、uh, yang harus kita tingkatkan Dan itu harus seiringan jalan Tidak harus satu saat gurunya saja Sebetulnya saja atau Sekolahnya itu saja Terima kasih p a k Terima kasih Mbak Terima kasih. Sore. Pak Beni Silahkan p a k Beni、sore. Mbak kalau menurut saya Itu gaji gurunya Mesti ditingkatkan Mbak Supaya pada banyak yang mau Sarjana-sarjana Mau jadi guru Mbak itu Asal Uh, Mbak tahu nih Zaman sekarang tahun 2009 Di Papua Ada Suku-suku、uh, di -suku pedalaman yang Menulisnya masih menggunakan Batu untuk dipahat Mereka n gak g punya buku Coba bayangin aja Mbak, ini tahun 2009 Bukannya zaman purba Terima kasih Terima kasih kembali Pak b e n i Pak Heri, selamat sore Selamat sore Bu s i l a k a n Pak ya Kalau pendapat saya カメラカジティーニャンプルーティーティーカンキニャンプルーティーカーヤータワーツュージャマンサーズコラカンクルーティーパンタタタナタナタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ Nah, sertifikasi itu, itu tolak ukurnya untuk apa kan kita kurang, kurang jelas gitu ya. Jadi menurut saya tenaga tenaga didiknya itu mesti istilahnya mumpuni ya. Jadi bukan hanya mempunyai t i t l tapi cara penyampaian yang disampaikan dalam mengajar itu benar-benar bisa dipahami salah sama anak murid kali ya. b e g Itu pendapat saya dulu. Oke、okay, terima kasih Pak Heri. Selamat siang Bapak Sulaiman. Selamat siang.、Bapak. Silakan Pak. 30分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3の3分の3分の3分 でのポテンシーで、私はグループのポテンシーで、私はグループのポテで、はグループで、はグループのポテンシーで、私はグループのポテンシーで、私はグループのポテンシーで、私はグループのポテンシーで、私はグループのポテンシーで、私はグ Penafon berikutnya selamat siang Bapak Dibyo Selamat siang Bu Ya s i l a k a n Pak Ya menurut kami ini salah satu kesalahan dari organisasi Deptikbud ya Bu ya Dalam hal ini peningkatan mutu guru Dimana itu prasarana pendidikan dasar di restoran jenderal prasarana dasar itu harus meningkatkan mutu dari SDM guru-guru TK dan guru-guru SD itu Dengan m e n g a d a k a n training katakan untuk Guru TK itu harus lulus di satu, dengan apa namanya beban untuk p e d a gogik, tempat bermain, dan masalah-masalah berkenaan dengan bakat dan cita-cita anak. Untuk guru-guru SD harus lulus di dua atau di tiga, tergantung daripada kelasnya. Dari situ nanti didapat m u t u m u t u guru yang lebih baik, daripada guru-guru yang lulus sekolah guru yang lama itu, karena materinya s udah ketinggalan, jadi perlu diupgrade. Dalam hal ini, mutu s d m guru-guru. Samping itu juga tunjangannya dinaikkan. Itulah ada anggaran perintah, m e 12 persen dari APBN adalah untuk pendidikan. Nah, itu dipakai, jangan dibungakan terus, di apa namanya, di, dibagi-bagi oleh kode pejabat、eh, departemen. Dekti Put sendiri gitu loh. Di sini perlu perbaikan apa namanya,、uh, mutu daripada pendidik itu sendiri. Dekti Put harus punya strategi, pendidikan dasar harus bagaimana. Terus samping itu juga. pendidikan, sarana pendukung lainnya, seperti persetakan, u a alat-alat untuk bermain, dan sebagainya. Kalau nggak begitu, ya nanti anak-anak didik kita makin lama, makin merosot mutunya, karena peningkatan kualitas SDM gurunya ini terlambat, gitu loh atau t e r h a m b a t karena tidak ada peningkatan.、Uh, dalam tempo 3-5 tahun, adut ada upgrading. g i Terima u loh. t kasih. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Bapak k Arya. Ya, selamat siang. s i l a k a n Pak、uh, Pada prinsipnya saya juga sependapat dengan beberapa komentar dan t e l e p o n tadi ya.、Uh, Memang untuk meng-upgrade mutu pendidikan ini Tidak bisa serta m e r t a dengan masalah terputus-putus terpisah Hanya masalah gedung, masalah SDM Itu semua menurut saya integrated Masalah gedung sekolah juga pengaruh Masalah gaji guru juga pengaruh Mutu daripada guru tersebut juga pengaruh selama ini saya melihat、uh, pemerintah sangat agresif untuk mengirim murid、uh, ke luar negeri ikut olimpiade ini, olimpiade itu yang mengesankan bahwa anak Indonesia ini pinter memang benar p i n t a r tapi terjadi pimpangan sangat jauh sekali antara、uh, murid yang ada di k o t a b e s a r dengan yang di daerah pedesaan nah ini tantangan pemerintah ke depan, bagaimana kesejangan ini harusnya ジャンアンアギアダ。オレセバピトウジャナショナルセバランヤンアニャレッツ・オフィス。セナバレッツ・オフィスカナヴァゲマナビササマー、モトパディタンリコ、オランディコタ、オランディデサ、ディサマータン、ダビパサウント、ディサマガディアナショナル。パシャンピンボーラ、パンジュワラン、ハシュウジャンヤンヤンマンドルサヤヤ、ドジュガサンア、イダエティスダンサンア、マルディカシスティンパディタナショナル。オレセバピトウジャナ Coba dicari format yang benar-benar yang pertama adalah ujian nasional itu nggak perlu lah t e l a l u saya sesuaikan dengan pendidikan kemampuan orang-orang daerah yang memang segitu misalnya kemampuan orang daerah d a n y a empat tahun depan di target jadi lima tahun depan enam nah di pagi kota yang sudah bisa enam tahun depan harus tujuh delapan dan sebagainya sehingga、uh, masing-masing b e r t a c u dengan dengan kemampuan masing-masing sendiri gitu loh nah Menteri Pendidikan menurut saya untuk s、uh, e、uh, 100 hari ke depan ini, ya tolonglah bukti sesuatu yang, yang real, yang memang masyarakat melihat secara kasat merata ada loh yang h a s i r kerjanya. Jangan yang normatif, tetapi kita minta yang substantif. Sehingga benar-benar kabinet ini yang didapatkan oleh masyarakat itu benar gitu loh. Kasian di daerah itu banyak guru yang nyambi jadi ya cukup i b a n g u n a n Karena kenapa? Gajinya bisa dapat lima bulan. Oke,、okay, terima kasih Pak. p e n d a p a a n berikutnya, Bapak Yudi. Ya, terima、siang. kasih Pak sudah menunggu. Ya, selamat siang. Selamat sampai. Lama ya. ya. <laughs> ini j a d i saya lupa lagi. Memang、uh, uh, pertama-tama m e m p r i h a t i n k a n y a、uh, Memang saya kira、uh, ini pekerjaan Menteri Pendidikan. Nanti saya kira、uh, untuk pendidikan guru. アローディープルバニアキャラのタッググルグループのようなファイト。ママンカロ t タ、プラティカミカンバワー、ラファラタキタ、ディナン、シンガポール、ラファラタ、サジャナ、カロキタ、エスディ、カロマサワ。セリセキラ、タピウダ、サカラン、セキラス、アダプラバイカム、フォント、カローサングループ。 何が起きているか分からないです。何が起きているか分からないです。何が起きているのか分からないです。何が起きているのか分からないです。何が起きているのか分からないです。 パリマン i ンドリブレディカネイアンビシャバルコワリタンガンバイアファビラマンディナダリパータイ。パリマンディナダリパータイ、オレンタシンガンベイダー。パリマンディナダリパータイ、オレンタシンガンベイダー、オレンタシンディアンドリパータイナガン。ミリトロマオバグス、マナニアンドリサイアンドリアンダタン、マンディフェッショナー、イトヤンダリアカデミ Jangan dari partai. Saya kira itu aja tuh masih. Oke,、okay, terima kasih.